Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah, sadaka wahdah, wa nasara abdah Wa a'azza juddahu wa hazam al-ahzaba wahdah Ashhadu an la ilaha illallah wa ha'ulah syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 atau sejarah baik yang berkaitan dengan Nabi maupun dengan para sahabat Merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terus kita perdalam Banyak kisah-kisah yang harus kita baca Agar kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah itu ada banyak sisi dari kehidupan Rasul dan para sahabat yang bisa kita ambil hikmahnya Di antaranya adalah tentang perhatian yang begitu besar dari Rasulullah dan para sahabat terhadap keluarga dan anak-anaknya Ini mungkin yang ingin saya ceritakan pada kesempatan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian yang besar kepada istri-istrinya. Bahkan dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu kalau bepergian, baik pergi dalam rangka dakwah pergi dalam rangka kunjungan-kunjungan bahkan pergi dalam rangka berperang itu mengajak istrinya. Karena istrinya lebih dari satu, maka digilir. Nah, itu perang sekalipun istrinya diajak. Nah, ada satu cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak istrinya yang bernama Ummu Salama untuk menunaikan ibadah Haji yang pertama untuk dilakukan. Yaitu pada tahun ketujuh hijrah Rasulullah dengan para sahabat sudah berangkat dari Madinah Sudah berangkat dari Madinah Para sahabat khususnya yang berasal dari Mekah Yang dulunya berasal dari Mekah Tentu saja sangat senang, sangat gembira Menunaikan ibadah haji ini Gembira ini bukan bukan semata-mata mau ibadah hajinya. Tapi yang juga tambah gembira, tambah senang adalah karena para sahabat yang berasal dari Mekah itu ada kesempatan untuk pulang kampung. Nah, pulang kampung kan enak kan? Meskipun susah, enak pulang kampung itu. Sahabat-sahabat ini senang pulang kampung. Sekalian haji. Nah, ketika sudah tinggal 10 km lagi memasuki Mekah, tinggal 10 km itu Nabi dan para sahabat dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy Rupanya orang-orang kafir itu tidak membolehkan Rasulullah untuk memasuki Mekah. Akhirnya, Dilakukanlah perundingan, sampai kemudian menghasilkan perjanjian. Perjanjian ini dikenal dengan sebutan Perjanjian Hudaibiyah. Karena 10 km sebelum memasuki kota Mekah itu, daerahnya namanya Hudaibiyah. Kampungnya namanya Hudaibiyah. Dilakukanlah perjanjian namanya Hudaibiyah. Di antara isi perjanjian itu kaum muslimin tidak boleh menunaikan ibadah haji dan umroh pada tahun ini ibadah hajinya tahun depan aja makanya mereka harus kembali lagi ke Madinah. Nah disampaikanlah isinya itu kepada para sahabat tentu saja para sahabat kecewa berat. Kenapa? Tidak jadi menunaikan Ibadah haji dan umrah Dan yang membuat mereka tambah berat Itu bukan semata-mata tidak, tidak jadi haji dan umrah Tapi tidak jadi pulang kampung gitu. Rasulullah Memerintahkan kepada para sahabat Untuk Membayar dam Yaitu dengan menyembelih kambing Yang memang sudah dibawa sekarang sembelihlah kambing Karena kita gak jadi Menunaikan ibadah haji Sembelihlah kambing Tidak ada satupun sahabat Yang mengerjakan perintah Nabi ini Sehingga Nabi menjadi Agak kesal Agak kecewa Akhirnya Nabi Masuk ke tenda Jadi Nabi membangun tenda Sahabat-sahabat waktu istirahat itu juga bikin tenda Nabi bikin tenda. Nah, Nabi masuk ke tendanya. Di dalam tenda itu ada istrinya ini, Ummu Salama. Nabi menyampaikan keluhan kepada Ummu Salama. Bagaimana itu ya? Para sahabat disuruh nyembelih kok pada nggak mau. Apa nggak bikin kesel tuh? Kira-kira begitulah. Eh ternyata. Uma Salama mengatakan ya Rasul kalau memang tidak jadi menunaikan ibadah haji dan harus menyembelih kambing ya sudah engkau saja duluan yang menyembelih begitu pendapat sang istri ini engkau saja duluan yang menyembelih Itu ada goloknya kan nah, akhirnya Rasul ambil itu golok. Kemudian Rasul pegang satu ekor kambing, kemudian Rasul sembelih sendiri ketika darah sudah memuncrat, sahabat-sahabat juga melihat Nabi sudah menyembelih, akhirnya para sahabat juga menyembelih. Para sahabat jadi berpikir sebenarnya yang kecewa tidak haji. Yang kecewa tidak jadi ibadah Haji dan umroh. Itu bukan cuma kita-kita. Nabi juga sebenarnya kecewa. Cuma karena ini sudah keputusan. Harus diterima keputusan. Maka Nabi menyembelih. Nabi juga kecewa. Apalagi Nabi juga kecewa. enggak jadi pulang kampung. Sama kecewanya. Kalau memang sudah keputusan ya sudah. Nah itu begitu. Akhirnya para sahabat juga... Menyumpli sebagaimana yang diperintah oleh Nabi nah, Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran Bahwa ternyata sebagai seorang suami Rasulullah itu tidak memandang rendah istrinya Pendapat sang istri itu mau didengar oleh Nabi Bahkan Nabi minta pendapat istrinya Ini luar biasa Ketika seorang istri menyampaikan pendapat, pendapatnya baik, kenapa tidak mau diterima? Begitulah Rasulullah SAW. Dia tidak menganggap istri semata-mata seorang istri, tetapi juga mitra perjuangan. Istri itu juga adalah mitra perjuangan. Pendapat-pendapatnya dibutuhkan, masukan-masukannya diperlukan. Makanya Rasulullah minta pendapat Dan menerima pendapat yang baik itu Dan justru dari pendapat istrinya Inilah para sahabat Melesalahkan apa yang diperintah oleh nabi Ini sebuah contoh uh, Luar biasa uh, Dalam suasana Masyarakat kita sekarang Banyak yang tidak mau mendengarkan Omongan istrinya Tidak mau mendengarkan pendapat istrinya Hanya karena dia seorang istri hanya karena dia seorang wanita misalnya, Rasulullah mendengar Menerima pendapat istrinya yang baik Itu itu Pelajaran penting Yang kita dapat dari Rasulullah Karenanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu Adalah orang Yang sangat tidak ingin Menyakiti perasaan istrinya Rasulullah itu sangat tidak ingin menyakiti perasaan istrinya. Sekecil apapun. Sedapat mungkin Rasul tidak menyakiti perasaan istri. Loh, kalau perasaan saja sudah tidak mau menyakiti apalagi fisik. Karena menyakiti fisik itu bukan cuma fisik tapi juga perasaan. Satu contoh. Rasulullah itu karena punya istri lebih dari satu. Maka beliau menggilir hari-harinya Malam-malamnya itu digilir Malam ini di rumah Aisyah, malam ini di rumah Habsah, malam ini di rumah, uh, di rumah Zainab dan sebagainya Itu digilir Tapi jangan dibayangkan Rasulullah itu mendatangi istrinya hanya Sembilan hari sekali Satu orang istri didatangi Sembilan hari sekali Karena Rasul itu istrinya sembilan Kok istrinya sembilan? Kan maksimalnya empat Kenapa jadi sembilan? Ini gak ada yang salah Istri Nabi memang sembilan Ketika Rasul wafat itu meninggalkan Sembilan orang istri Tidak termasuk Khadijah Karena Khadijah sudah wafat Lebih dulu Ayat yang membatasi istri sampai empat itu turun ketika Nabi sudah beristri sembilan. Dan secara khusus ya, kekhususan kekhususan pada Nabi itu salah satunya adalah Nabi itu tidak boleh menceraikan istrinya. Dan secara khusus pula, istri Nabi itu kalau jadi janda dia tidak boleh menikah Dengan laki-laki lain Karena statusnya sebagai Ummahadul mu'minin Ibunya orang-orang beriman Ibu kalau bahasa Bahasa sekarang itu namanya ibu negara gitu ya, Ibu negara Kalau ini ibunya umat Maka istri-istri Nabi itu Kalau jadi janda dia juga secara khusus Tidak menikah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain Dan kehususan itu bukan cuma urusan kawin Kalau kita sholat tahajud Wajib apa sunat? Kalau kita sunat hukumnya Kalau Nabi Wajib Jadi bukan cuma urusan kawin yang namanya Kehususan itu Nah Nabi itu kalau tidak keluar kota, ada di Madinah, nggak ada banyak kesibukan, beliau mendatangi semua istrinya, khususnya antara waktu asar sampai waktu maghrib, antara asar sampai maghrib itu Rasul mendatangi istri-istrinya sebentar-sebentar, datang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terakhir di situlah Rasulullah bermalam. Giliran malam itu di mana? Itu yang terakhir. Rasulullah waktu itu ke rumah Zainab, Zainab binti Jashid. Itu ada lagi cerita tentang bagaimana perkawinan Nabi dengan Zainab. Nah ini Nabi ke rumah Zainab. Dari rumah Zainab Nabi Ke rumah Habsah Dari rumah Habsah Nabi ke rumah Aisyah. Begitu Apanya itu namanya Jalurnya atau utuhnya Nah Nabi ke rumah Zainab Biasanya sebentar-sebentar sebentar saja Tapi Hari itu ketika Nabi ke rumah Zainab Ada pembicaraan penting ada masalah yang harus dibicarakan Dipecahkan Akhirnya Nabi menyita waktu cukup lama Di rumah Zainab itu Nabi menyita waktu cukup lama Sehingga Aisyah bertanya-tanya kayak eh, Hafsah Hafsah bertanya-tanya Kenapa ini Rasul belum juga datang Mestinya sudah datang Karena belum juga datang Akhirnya Habsah datang ke rumah Aisyah. Dia bertanya kepada Aisyah, "Rasul udah ke situ apa belum?" Kata Aisyah, "Belum." "Lah kok? Biasanya bukan ke situ dulu maksudnya? Nah, kira-kira bukan ke rumah kamu dulu maksudnya baru ke sini." "Iya, mestinya ke rumah saya dulu," kata Habsah Ya barangkali gitu Rasulullah ke rumah engkau dulu baru ke rumah saya. Oh, enggak belum. Nah, kalau begitu, ini berarti Rasul kelamaan di rumah. Di rumah saya tadi, di rumah Zainab, ini kelamaan nih. Di rumah Zainab, ini namanya nggak adil. Mulai kecewa, nah, biasa itu. Istri kecewa itu biasa, kecewa-kecewa dikit. Nah, di rumah Zainab itu. Rasulullah Sesudah selesai membicarakan persoalan Dengan waktu yang cukup lama Rasulullah disubuhi minum Berupa madu Rasulullah minum itu madu Karena sudah terlambat Buru-buru, gak kumur-kumur lagi Rasulullah langsung ke rumah e, Habsah Sampai di rumah Habsah Ini cerita Nabi menikah dengan Habsah itu adalah kita sendiri. Bagaimana itu Nabi menikah dengan Habsah? Habsah itu anak Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab Habsah. Itu e, Nabi sampai di rumah Habsah, mengucapkan salam, dijawab, dibuka pintu, dipersilakan masuk. Rasulullah mencium Habsah, Habsah mencium Rasulullah. Nah, ketika mencium itulah aroma mulut Nabi bau bau madu apa kata uh, Habsah ya Rasul maafkan saya kalau di sini pelayanan saya kurang memuaskan kalau di sini pelayanan saya kurang enak emang kalau di rumah Zainab enak makanya lama juga kau di sana Mestinya udah kemari belum juga kemari kelamaan di rumah Hafsah mungkin karena di rumah Hafsah itu enak. Kamu kenapa sih kok ngomongnya begini? Ya memang begitu kenyataannya di sana kan enak. Karena engkau dikasih madu segala. Kalau di sini mah ada air putih juga bagus sudah enak. Syukur gitu. Kira-kira begitu karena tadi saya mencium aroma mulut engkau bau madu. Ya mungkin gara-gara madu itulah engkau jadi berlama-lama di rumah di rumah Zainab. Kata Nabi, memang saya tadi disuguhi madu. Ya saya minum. Tapi bukan dengan sebab madu itu yang bikin saya lama di sana. Tapi ada masalah yang harus saya pecahkan ada masalah yang harus dibicarakan sehingga saya lama terus terang saja ya Rasul saya emang gak apa apa kalau emang gara-gara itu kira-kira begitu ini bahasa saya saja ya bentuk terjemakannya lalu enggak enggak karena madu bukan karena madu tapi mengkarena ada masalah yang dibicarakan mas sih kamu gak percaya sama saya Mulai kapan kamu enggak percaya sama saya? Nabi mulai mulai memberi keyakinan, meyakinkan dengan nada agak agak tajam gitu. Mulai kapan kamu tidak percaya pada saya? Tapi kalau kamu enggak percaya juga enggak apa-apa. Mulai hari ini saya haramkan madu buat saya. Kalau kamu enggak percaya juga bahwa saya berlama-lama di sana dengan sebab dengan se, bukan dengan sebab madu, tapi memang ada masalah yang harus bicarakan, ya biar supaya kamu enggak tersinggung, biar supaya kamu enggak marah, mulai hari ini saya haramkan madu buat saya. Begitu kata Nabi kepada Hafsah. Ya Nabi boleh. Meyakinkan istrinya Nabi boleh Tidak mau menyinggung perasaan istrinya Tetapi Nabi juga tidak boleh Nabi tidak boleh Mengubah-mubah hukum Nabi sekalipun tidak boleh Mengubah hukum Apa yang tadinya halal Menjadi haram Enggak boleh Madu itu kan halal Nabi tidak boleh mengharapkannya Akhirnya Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan turunnya surat At-Tahrim Surat At-Tahrim itu Surat 66 Ayat yang pertama Ini sangat penting Orang-orang yang berkeluarga Untuk membaca Memahami surat At-Tahrim dan surat at-talaq, at-tahrim itu 66, at-talaq itu 65. Ini penting untuk dibaca, baca tafsirnya. Apa itu teguran Allah kepada Nabi di dalam surat At tahrim ayat satu? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharimu maahallallahu laka ta betali marda azwaj, wallahu ghofur rahim. Hai nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan hanya karena engkau mengharap rido dari istrimu dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang seolah-olah Allah mengatakan kepada nabi, tidak boleh kamu begitu, kamu harus bertaubat atas kesalahanmu itu Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi seorang suami Nabi sekalipun yang jadi suami Itu tidak boleh Mengharamkan yang halal Hanya karena ingin Mencari Ridho dari istri Mencari kesenangan Dari istri Mengubah yang halal Jadi haram itu tidak boleh Apalagi mengubah yang haram Jadi halal Hanya gara-gara Mencari ridho istri Biar supaya itu senang Nah itu begitu Ini isyarat buat kita Betapa Rasulullah SAW Tidak ingin menyakiti Perasaan istrinya nah, Oleh karenanya Di sini Rasulullah menunjukkan Kepada kita bagaimana beliau menunjukkan Kasih sayang kepada Semua istrinya Sehingga diperhatikan semua istrinya didatangi semua istrinya. Ada masalah dipecahkan. Karena masalah istri adalah masalah suami. Masalah suami adalah masalah istri. Bukan itu masalah dia biar aja. Masalah sendiri, ya kan begitu. Dan begitu. Masalah istri adalah masalah suami, maka Rasulullah melibatkan diri dalam pembicaraan dengan waktu yang lebih lama sekalipun agar masalah itu bisa selesai termasuk masalah keluarga, masalah keluarga, istri adalah masalah suami juga. Nah, begitu. Sebelum saya lanjutkan, boleh kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada saya sambung ceritanya. Cerita yang lain lagi. Ada yang mau bertanya boleh? Ibu-ibu juga boleh kalau mau nanya. Saya mau nanya Ada silakan. Oh istri-istri Nabi itu juga dari kalangan anak sahabat. Ada kalanya sahabat itu menjadi menjadi menantu Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib itu menantu Nabi karena Ali menikah dengan Fatimah. Nanti ada juga Utsman bin Affan, itu juga menantu Nabi. Utsman bin Affan menantu Nabi Utsman bin Affan itu istrinya Umu Kulsom anaknya Nabi, Rukayah anaknya Nabi, gitu. itu juga. Nah, Nabi menikah dengan Aisyah anaknya Abu Bakar. Nabi menikah dengan dengan Habsah anaknya Umar. Nah, ini motif Pernikahan Sebenarnya nikah itu semua disuruh oleh Allah ya Allah yang menyuruh Nabi untuk menikah nah, Dengan orang-orang ini Hubungan Nabi dengan Abu Bakar itu sudah kuat Sudah sangat bagus Bahkan Abu Bakar orang pertama yang beriman ya Orang pertama yang beriman sesudah khadijah Maka hubungan yang begitu kuat dengan perkawinan itu menjadi tambah kuat, ikatannya menjadi tambah kuat antara Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu pula dengan Umar bin Khattab, ikatan persahabatan itu menjadi tambah kuat yang diperkuat dengan ikatan kekeluargaan dengan menikah dengan Habsah. Sebenarnya cerita Nabi Menikah dengan Habsah Habsah itu kan Suaminya meninggal Di waktu perang Habsah itu Suaminya meninggal di waktu perang Sedih sekali itu Habsah Dia sangat kehilangan Suaminya Jadi wajar, orang sedih itu wajar Cuma sebagai orang tua Umar itu nggak tega melihat kesedihan pada anaknya itu hapsan maka ketika sudah berakhir masa idahnya masa idah itu masa menunggu di mana seorang wanita yang menjadi janda itu tidak boleh langsung menikah dengan laki-laki lain masa ini harus diakhiri dulu kalau dia dicerai suaminya Dia 100 hari 3 bulan 10 hari 3 kali suci 3 kali haid, 3 kali suci Kira-kira 3 bulan 10 hari Kalau istri Ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari Tapi kalau ternyata dia hamil Si istri itu hamil Masa idahnya Sampai dia melahirkan nah, Itu soal idah itu bab Fikir ya Fikir Nah Habsah Karena dilihat terus oleh ayahnya Umar ini sedih Akhirnya Rasul, eh, Akhanya, Umar Ngomong kepada Abu Bakar Asyidi. Abu Bakar Anak saya itu Habsah Suaminya akan meninggal di medan perang Sesudah itu dia sedih Terus sampai sekarang masih sedih juga Kayaknya kehilangan betul Dia terhadap suaminya itu Nah bagaimana Kalau kamu kawin sama anak saya Abu Bakar Geleng kepala nah, Abu Bakar gak bersedia Itu sakit perasaan Umar. Gak enak rasanya Seorang sahabat dekatnya Menolak keinginannya Untuk menikah dengan anak tapi Umar pikir enggak apa-apa kalau Abu Bakar enggak mau, mudah-mudahan yang lain mau. Akhirnya Umar ngomong kepada Utsman bin Affan. Ngomong kepada Utsman ditawari jawabannya sama dengan Abu Bakar. Sama, enggak mau juga aduh bagaimana ini sahabat dekat enggak mau akhirnya Umar memberanikan diri ngomong kepada Nabi Ya Rasul, anak saya Hafsah sedih betul atas kematian suaminya di medan perang sebagaimana yang kau tahu Saya sudah ngomong sama Abu Bakar ngomong sama Usman biar supaya kawin sama anak saya. Biar dia e, punya suami, ternyata dia enggak mau, dua-duanya enggak mau. Saya memperhatikan diri nih ngomong kepada engkau barangkali engkau mau. Eh Rasul manggut. Rasul manggut, Rasul mau. Ya, kalau begitu saya bersedia. Saya mau menikah dengan Habsah Nah menikah dengan Habsah Itu ceritanya Jadi itu inisiatif Dari Umar Jadi sebenarnya Kalau kita sebagai orang tua Sebagai bapak Boleh aja itu Aktif gitu Mencarikan jodoh buat anak yang disintai Anak yang baik Biar supaya dia Mendapatkan suami yang baik nah, Boleh saja sebenarnya aktif Cuma Enggak umum saja Enggak umum kalau pihak wanita itu aktif Yang kita punya mau Pihak laki-laki yang aktif Berinisiatif Jadi semua itu Motivasinya motivasi Menguatkan ikatan persahabatan Menguatkan ikatan kekeluargaan Sehingga barisan perjuangan itu Menjadi semakin kuat begitu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya sambung dengan eh, penggalan kisah yang lain. Rasulullah itu tadi tidak mau menyakiti perasaan istrinya apalagi menyakiti fisik istrinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau juga dia mengganggu istrinya ketika istrinya sudah atau sedang beristirahat. Itu juga tidak mengganggu istrinya yang istirahat Kalau kira-kira enggak penting-penting amat. Karena beliau juga tahu istrinya yang sibuk urusannya banyak, beliau tidak mau mengganggu istrinya yang sedang istirahat. Maka dulu ketika Rasulullah gilirannya malam itu di rumah Aisyah, memang sebelum berangkat Rasul sudah bilang kepada Aisyah, "Saya malam ini kan gilirannya di sini nih. Nah, cuma saya mungkin pulangnya sudah larut malam karena urusan banyak." Aisyah bilang ya, nah, maka Rasulullah maka Aisyah menunggu Rasul pulang, menunggunya itu di ruang tamu, bukan di kamar tidur. Nunggunya di ruang tamu. Kenapa? Ya, kalau Rasul mengucap salam, meskipun Aisyah tidak bersuara keras, itu bisa didengar oleh Nabi kalau sudah berada di ruang tamu mau mau buka pintu cepat dibanding kalau masih ada di kamar. Nah, ternyata Aisyah itu ketiduran. Ketiduran di ruang tamu. Orang ketiduran salah gak? enggak? Enggak, enggak salah. Orang ketiduran salah. Kalau saya lagi lagi ceramah nih, saya lagi ceramah terus ada yang ketiduran, salah nggak? Ya kalau ketiduran nggak salah. Yang salah itu kan kalau niatnya mau tidur. Nah itu Aisyah ketiduran. Maka ketika Rasul pulang, assalamualaikum sudah tiga kali ketuk pintu sudah tiga kali, tapi nggak ada yang membukakan pintu. Rasul berkesimpulan Aisyah sudah tidur. Sudahlah, Rasul tidak mau mengganggunya lagi Akhirnya, Rasul Tidur di luar Tidur di luar Tentu saja tidak menyenangkan Tidur di luar itu Tapi itulah yang dilakukan oleh Rasul Karena tidak mau mengganggu istrinya Tidur di luar Menjelang fajar, Kira-kira jam 3 Aisyah terbangun Tentu saja dia terkejut Kenapa tidur di sini? Lah jam segini kau Rasul sudah juga pulang. Maka Aisyah lihat dari jendela, jangan-jangan ada Rasul di luar. Ah ternyata ada orang tidur di luar. Jangan-jangan memang Rasul yang tidur di luar. Dia buka pintu, dia perhatikan. Ternyata betul itu Rasul yang tidur di luar. Maka dibangunkanlah Rasul itu. Dengan sentuhan tangannya yang lembut Aisyah ah membangunkan Rasul pelan-pelan Kalau bapak lagi tidur Tergeletak di lantai Ada gak istri yang membangunkan Suami Itu bukannya pakai tangan Tapi pakai kaki Ibu ada yang suka membangunkan Suami pakai kaki Membangunkan anaknya pakai kaki Ditendang-tendang biar cepat bangun Dengan sentuhan tangannya yang lembut Bangun itu Rasul Kalimat pertama yang diucapkan Aisyah adalah permohonan maaf Maafkan saya ya Rasul Saya ketiduran Engkau jadi gak ada yang bukain pintu gak enak tidur di luar seperti ini Apa kata Nabi Tidak ada yang perlu dimaafkan engkau tidaklah bersalah Di sini nampak tidak ada namanya KDRT. Enggak ada kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan. Ngomong tetap enak, tindakan juga. Padahal Rasul kalau mau bisa saja. Enggak dibukain di sini. Nggak dibukain pintu di rumah Aisyah Dia ke rumah Habsah Dia ke rumah Zainab dan sebagainya kan bisa Rumahnya juga dekat-dekat Madinah itu kota yang kecil Nggak jauh-jauh aman Bahkan ada seorang ustad Yang mengatakan bahawa saya, saya belum baca ya Saya belum baca Kota Madinah zaman dulu Itu luasnya Seluas komplek Masjid Nabawi yang sekarang. Ya, Masjid Nabawi dengan hotel-hotel di sekitarnya yang dekat-dekat itu, ya seluas itu dulu kota Madinah. Jadi kalau Rasul enggak dibukain pintu di rumah Aisyah, bisa saja Rasul ke rumah Hafsah, ke rumah Zainab dan sebagainya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Memang ini malam gilirannya di rumah Aisyah. Begitu bagaimana Rasulullah tidak mau menyakiti fisik istrinya sekalipun. Sampai mengganggu pun tidak mau ketika istrinya sedang beristirahat. Ini semua menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada istrinya. Nanti kita bisa cerita lagi tentang Bagaimana Rasulullah kepada anak Tidak hanya kepada anaknya Tapi juga kepada anak-anak orang lain Yang juga luar biasa Kisah-kisah yang bisa kita dapatkan Pelajaran yang bisa kita peroleh dari kisah-kisah itu Tentang bagaimana kasih sayang Rasulullah itu Kepada anak-anak Tidak hanya anaknya Tapi juga anak-anak orang lain nah, Ini menunjukkan kasih sayang kepada keluarga Sesuatu yang sangat penting dan kadang-kadang kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang pendidikannya rendah, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya ekonominya eh, miskin, tidak. Kadang orang yang kaya, mapan hidupnya, lalu pendidikannya juga tinggi, tapi itu bisa terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Baik, inilah yang kita bicarakan Pada kesempatan yang tersedia hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan Insya Allah kita sambung Pada kesempatan berikutnya Saya akhiri. Kita sama-sama akhiri -sama dengan membaca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh